saatnya berita malam musik Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Kamis 13 April 2017 dibacakan Ardiansyah Biaya pengobatan novel Baswedan di Singapura ditanggung negara Pemerintah berencana cabut subsidi listrik 450 V Hakim perempuan muslim pertama Amerika Serikat ditemukan tewas di sungai Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Tram Berita malam ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Majid Tenggara Radio City 94,4 FM dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Luxemaling. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Dian Syah mengatakan biaya pengobatan penyidik senior KPK Novel Baswedan akan ditanggung oleh negara melalui APBN 2017. Novel mendapatkan serangan berupa penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal selasa lalu saat usai salat subuh. Febri mengatakan terkait pengobatan Novel Baswedan yang ditanggung negara, KPK telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan melalui surat yang ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Saat ini novel tengah menjalani pengobatan di sebuah rumah sakit di Singapura. Ada perkembangan baik dari kondisi kulit akibat luka bakar dari cairan yang diduga air keras. Saat ini penyelidikan terus dilakukan oleh Polri untuk mengungkap pelaku teror. Dari hasil penyelidikan sementara, Polda Metro mengatakan cairan tersebut berupa zat asam. Namun hingga kini masih dilakukan proses identifikasi di pusat laboratorium forensik Polri untuk mengetahui secara pasti cairan tersebut. Darlun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mempertimbangkan opsi mengurangi jumlah pelanggan listrik bersubsidi golongan 450V atau VA sebab disinyalir pelanggan listrik golongan tersebut tidak pantas mendapatkan subsidi. Menteri ESDM Ignatius Jonal mengatakan saat ini data pelanggan listrik golongan 450V belum diperbaiki sehingga ada kemungkinan datanya tidak relevan dengan kondisi aktual pelanggan saat ini. Dengan demikian, pemerintah akan memverifikasi ulang pelanggan listrik golongan 450V dalam waktu dekat. Pihaknya berusaha agar pelanggan 450V ini datanya mutakhir, sehingga bisa dikurangi jumlah pelanggan listrik bersubsidi. Kendati demikian, Jonan mengelak jika pencabutan subsidi ini semata-mata dilakukan mengurangi subsidi. Jonan mengatakan penyesuaian subsidi dilakukan demi mewujudkan subsidi yang tepat sasaran. Sudarlun Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Iriawan mengatakan sebanyak 64.726 personil gabungan siap mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April nanti. Ribuan pasukan ini akan dikerahkan pada 13.032 tempat pemungutan suara di Jakarta. Iriawan mengatakan pengamanan satu TPS dilakukan oleh satu polisi, satu TNI dibantu dengan Satpol PP. Hirawan berharap proses pemungutan suara berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. Kepolisian akan menindak tegas kedua pasangan calon ataupun berdukungnya yang melakukan intimidasi, politik uang, dan menghalangi hak pilih warga Jakarta. Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10-2016 tentang Pilkada. Sementara itu pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono mengatakan telah menerbitkan instruksi Gubernur Nomor 45 tahun 2017 untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Sudarlun polisi masih terus mengejar Andi Lala terkait pembunuhan satu keluarga di Medan Sumatera Utara selasa lalu. Andi Lala menyewa mobil rental saat menuju rumah korban. Di Reskrimum Polda Sumut, Kombes Nurfalah mengatakan saat kejadian Andi Lala berangkat ke rumah korban bersama Rony dan Andi Saputra. Mereka memarkirkan kendaraan di depan gang, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli Medan. Mereka membawa lima parang dan dimasukkan ke dalam tas. Setelah tiba di rumah korban, Andi Lala mengetuk pintu. Di dalam rumah, Andi Lala sempat meminta air minum. Andi Lala CS menghabisi korban dengan parang. 5 orang tewas dalam peristiwa itu merupakan satu keluarga yakni Rianto 40 tahun dan istrinya Sri Arianti 40 tahun serta dua anak mereka Nanya 13 tahun dan Gilang 8 tahun dan mertuanya Sumarni 60 tahun. Setelah menghabisi korban para pelaku kabur. Dua orang telah ditangkap terkait kasus itu yakni Roni dan Andi Saputra sementara Andi Lala tengah dikejar petugas. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Udarlun KPK memeriksa anggota Komisi 5 DPR Miriam S. Haryani sebagai tersangka dugaan pemberi keterangan tidak benar atau keterangan palsu. Keterangan palsu itu disampaikan Miriam saat persidangan korupsi IKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan politikus Hanura itu merupakan tersangka keempat dalam kasus proyek IKTP. Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Naronggong. Dalam perkara ini, Irman dan Sugiharto telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Miriam disangkakan dengan Pasal 22 JU Pasal 35 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Miriam juga pernah mencabut BAP-nya saat persidangan IKTP. Pencabutan itu dilakukan Miriam karena merasa keterangan yang diberikan dalam tekanan oleh penyidik KPK. Dalam kasus ini, Miriam sebagai mantan anggota Komisi 2 yang pernah membahas pengadaan proyek IKTP. Akibatnya Miriam dikonfrontir dengan tiga orang penyidik KPK pada Kamis 30 Maret lalu. Jaksa pun sempat meminta hakim untuk menerapkan pasal 174 KUHP. Namun saat itu hakim belum melakukannya dan mempersilahkan Jaksa memproses Miriam dengan pasal lainnya terkait dugaan pemberian keterangan palsu. Garlun seorang hakim perempuan muslim kulit hitam warga Amerika Serikat ditemukan tewas di sungai Hudson, Manhattan, New York. Jasad Sela Abu Salam, salah satu hakim di Pengadilan Tertinggi New York, ditemukan mengambang di permukaan sungai. Juru bicara kepolisian mengatakan pihaknya langsung mengevakuasi jenazah korban dari sungai. Dari penyelidikan awal, polisi tidak menemukan trauma apapun pada tubuh perempuan berusia 65 tahun itu. Petugas menolak berspekulasi mengenai penyebab kematiannya. Seorang sumber mengatakan pihak keluarga tidak kunjung menemukan Abu Salam sejak dia dilaporkan hilang dari rumah di New York pada Rabu kemarin. Abdul Abdussalam warga asli Washington DC merupakan perempuan Afrika Amerika pertama yang ditunjuk sebagai hakim pengadilan tertinggi negara oleh Gubernur Andrew Chumo pada 2013. Berdasarkan ensiklopedia Princeton tentang sejarah politik Amerika, Abu Salam ialah wanita muslim pertama yang ditunjuk menjadi hakim Amerika Serikat. Ia juga menjadi perempuan kulit hitam pertama yang ditunjuk oleh pengadilan tertinggi negara. Darlun Pasukan Penjaga Perbatasan Bangladesh menembak kapal yang mengangkut pengungsi kaum minoritas Muslim Rohingya yang lari dari Myanmar. Penembakan ini menewaskan seorang wanita Muslim Rohingya, sementara empat lainnya terluka. Kepala Kepolisian Teknaf Mainuddin Khan mengatakan jenazah perempuan yang tewas ditembak beserta empat korban terluka lainnya dibawa ke rumah sakit pemerintah di Teknaf. Berdasarkan laporan Kepala Rumah Sakit Iskandar Mirza, perempuan tersebut bernama Jahida Khatun bursia 50 tahun. Sejak Oktober lalu, sekitar 75.000 kaum Rohingya dikabarkan telah melarikan diri dari Myanmar menuju Bangladesh. Gelombang pengungsian Rohingya ini melonjak seiring dengan mencuatnya dugaan kekerasan yang mengincar suku minoritas itu di Myanmar. Penyelidik PBB bahkan mengatakan tidak sedikit perempuan yang diperkosa dan bayi yang dibantai oleh aparat saat operasi militer berlangsung. Akibat rangkaian kekerasan ini, ribuan orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh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 Rambia sem, da gludi vatalan.